Mantul, kalau sama Nyumonata tenang saja, mantul-mantul semuanya ya, oke yuk kita sambut yang satu ini spesial buat kamu semuanya warga Donomulyo dan sekitarnya, Deviana Safara Nyumonata. Bersandiwara, belakang kita, bersandiwara kita, sama-sama dong, bersandiwara Udah gak hujan ya ini ya? Enggak, berarti lost ya? Mau langsung goyang lagi?